وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ فُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُوا مُسْلِمُونَ اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Marilah kita yang pertama menjatuhkan puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang senantiasa memberikan anugerahnya kepada kita semua Dan semoga salam tentunya tercurahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Beserta keluarganya para sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas ya dan tentunya karena kita sudah memasuki bulan Zulhijjah dan lebih tepatnya lagi di antara 10 hari bulan Zulhijjah ini yang di awal memiliki nilai plus ya atau keutamaan keutamaan yang Allah sediakan kepada para hambanya. Nah, insya Allah itu kita akan bahas apa saja keutamaan yang ada di sepuluh hari awal bulan Zulhijjah ini dan kemudian juga kita akan bahas sedikit ya tentang masalah kurbannya. Insya Allah. Nah nanti kalau masih cukup waktunya, Insya Allah kita lanjutkan pembahasan inti kita yaitu sebab-sebab. Rizki ya. Apa saja nah nanti InsyaAllah kita akan lanjutkan Keutamaan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah Dan amalan apa saja Yang disyariatkan nah, Makalah ini Atau tulisan ringkasan ini Dihipun oleh Sheikh Abdullah bin Abdul Rahman Ali Jibril Ya di sini dikatakan oleh beliau dan dicantumkan yang pertama dan menjadi pokok tulisan dan pembahasan keutamaan yang ada di awal bulan Zulhijjah ini, yaitu sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rawai al-Bukhari rahimahullah, Anim Abbas radhiyallahu anhumah, Al Nabi sallallahu alaihi wasallam khal, Ma min ayam al-alamu salih. فيها حب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر قالوا يا رسول الله وللجهاد في سبيل الله قال وللجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء يعني artinya yang diriwayatkan di sini oleh البخاري رحمه الله dari sahabat Ibnu Abbas semoga Allah meridai mereka berdua bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tidak ada hari di mana amal saleh pada saat itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari ini hari-hari apa yaitu Rasulullah menjawab 10 hari dari bulan Zulhijjah ya, yang tentunya di awal dari tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Zulhijjah ya. Maka mereka bertanya para sahabat ini, "Ya Rasulullah, tidak juga jihad fi sabilillah?" Maka Rasulullah menjawabnya, "Tidak juga jihad fi sabilillah kecuali orang yang keluar berjihad dengan jiwa dan hartanya, kemudian tidak kembali dengan sesuatu apapun." Ya, jadi MashAllah keutamaannya dari hadis yang baru saja kita simak ini, Bu Ibu, itu sangat besar dan sangat disayangkan kalau kita tidak begitu memanfaatkan momen ini dengan memperbanyak amal-amal soleh di 10 hari bulan Zulhijjah ini. Kemudian hadis yang lainnya yang menyebutkan keutamaan lainnya yaitu di bulan Zulhijjah ini atau 10 hari di bulan Zulhijjah wa imam ahmad rahimahullah an ibni umar radhiyallahu anhumaa an nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min ayyamin a'dham wa la uhabbu ila allahil 'amal fihi min hadhil ayyam ayyamil 'ashr fa akthiru min at-tahlil wat takbir wat tahmid dan kemudian di sini ditambahkan wa ra' ibn rahimahullah fi sahihi an radhiyallahu an nabi sallallahu alaihi wasallam qala imam ahmad dari umar tidak ada hari yang paling agung dan amat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat kebajikan di dalamnya daripada Sepuluh hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Maka kita dianjurkan untuk memperbanyak apa yaitu perbanyaklah al tahlil ya, wa takbir wa Tahlil di sini adalah la ilaha illallah ya. Takbir yaitu Allahu akbar dan al tahmid yaitu alhamdulillah ya. Nah, maka dengan hadis-hadis yang kita simak ini Ibu sekalian atau yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan yang begitu besar yang terdapat di 10 hari bulan Zulhijah ini maka ada beberapa amalan agar tentunya ketika kita memasuki 10 hari pertama di bulan Zulhijah ini kita mendapatkan keutamaan-keutamaan yang Allah sebutkan lewat Rasulnya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak lewat begitu saja tanpa kita mendapatkan apapun di hari-hari yang utama ini yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijah maka ada beberapa amalan yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di 10 hari pertama bulan Zulhijah di antaranya ilmu salian yang pertama Yaitu melaksanakan ibadah haji dan juga umrah ya. Alhamdulillah kita bisa lihat di negara kita Indonesia Ya insya Allah kalau tidak salah itu masih yang terbanyak dan terbesar Baik itu hajinya ataupun juga umrahnya Ya mungkin ada yang lebih besar ya Tapi masya Allah begitu banyak Dan bahkan Arab Saudi memberikan perhatian khusus Bahkan melebihkan kuota untuk Indonesia ini Karena begitu banyaknya Alhamdulillah setiap tahun Peminat untuk melakukan haji Sehingga bahkan pemerintah Memberikan antrian yang cukup panjang Karena begitu banyaknya yang antri Sehingga sampai 5 sampai 10 tahun Alhamdulillah ini salah satu Yaitu apa bukti seseorang atau rakyat yang tinggal di Indonesia InsyaAllah itu ingin melakukan haji Dan sangat agung pahalanya ya. Dan juga tentunya Ibadah umrahnya Di setiap bulannya setelah haji ya Itu Alhamdulillah Bahkan bukan Tiap minggu saja Bisa tiap hari itu InsyaAllah selalu ada kedatangan Di Arab Saudi dari Indonesia Ya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang pahala umrah ibu bibus sekalian ya yaitu al umrah ila al umrah kafaratun lima bainahuma ya dari umrah ke umrah adalah tebusan dosa-dosa yang dikerjakan di antara keduanya jadi kalau kita misalnya belum pernah umrah kemudian ditakdirkan insyaallah tahun ini umrah misalnya di bulan november ya nah, maka kita niatkan kembali dan tekadkan kembali juga untuk mengumpulkan lagi agar kita bisa umroh yang dua kalinya, ya karena yaitu hadis ini yaitu dari umroh satu ke umroh yang lainnya itu menjadi penghapus diantara keduanya, ya walaupun itu jaraknya setahun dua tahun tiga tahun empat tahun berapapun jaraknya dari umroh yang pertama ke umroh yang berikutnya itu akan dihapuskan, assalamualaikum. Dan kemudian lanjutlah hadis yang menyebutkan keutamaan haji Iaitu ya, al-hajjul mabrur laisalahul al jazaa illa jannah ya dan haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga masyaallah ya seorang yang ditakdirkan haji kemudian juga diberikan takdir pula dia mendapatkan kemabruran di dalam hajinya insyaallah Maka tidak ada balasan lain kecuali dia dimasukkan ke dalam surga. Nah syarat-syarat haji mabrur tentunya yang paling simple, paling mudah, paling praktis, yaitu kita menjalani haji kita sesuai dengan apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Saya. Kemudian amalan yang lain yang disyariatkan di 10 hari bulan Zulhijjah ini. Yaitu di antara lainnya adalah berpuasa selama hari-hari tersebut Atau pada sebagiannya Terutama pada hari Arafah ya? Tidak disangsikan lagi Bahawa puasa adalah jenis amalan yang paling utama di sisi Allah SWT Dan tentunya yang paling dipilih Allah SWT untuk dirinya di sini disebutkan di dalam hadis kursi, asoomuli wa ana ajzi bin, innau tarokash wa da'u wa fa'anaru wa shawabahumin Puasa ini adalah untukku dan akulah yang akan membalasnya karena ia meninggalkan ketika puasanya itu meninggalkan syahwatnya ya makanan dia minumannya itu karena apa itu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa memiliki keutamaan yang tersendiri ya insya Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi puasa ini terjatuh di hari-hari yang memiliki keutamaan yaitu diantaranya puasa Arafah ya. Keutamaannya adalah yaitu kita akan diampuni Dua tahun, bayangkan ya kita puasa satu hari diampuni dosanya ibu, -ibu sekalian dua tahun oleh Allah Subhanahu Wataala setahun sebelum dan setahun sesudah nah, Subhanallah ya begitu banyak rahmat dan kasih sayang yang Allah berikan tapi sangat disayangkan banyak para hamba-hambanya yang hanya dijalankan dengan mudah ringan ya bahkan dengan puasa ini membersihkan dirinya dari berbagai dosa keburukan lainnya. Dia tinggalkan begitu dan dia acukan, ya. Dia tidak menjalankan dan menjaga. Diriwayatkan di sini dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. "Ma' min adl yang sunu yooman fi sabirillah, illa baa'ad Allah bidaik al yoom wajhahu anil nar sabira farifa. Tidaklah seseorang hamba berpuasa sehari di jalan Allah melainkan Allah pasti menjauhkan dirinya dengan puasanya itu dari api neraka selama apa selama 70 tahun ya sudah puasa ini memiliki keagungan karena puasa untukku ya asau kata Allah Subhanahu wa taala dan ditambah lagi seseorang yang puasa karena mengharapkan pahala dan semata-mata karena Allah itu akan dijauhkan selama 70 tahun. Kemudian di sini ditambahkan lagi oleh Imam Muslim dari Abu Hatim rahimahullah, bahwa Nabi saw bersabda, "Syaum yom arafah, ah tisbu'alillahi ayyukfir asyam alati qabla huwa alati baghdah." Ya, berpuasa pada hari arafah. Karena mengharap pahala dari Allah ini akan meleburkan, menghapuskan, ya dan juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala dosa-dosa setahun sebelum dan sesudahnya, masya Allah, ya. Jadi dua tahun dosa kita diampuni. Kemudian amalan lain yang disyariatkan pada sepuluh hari pertama di bulan Syawal ini adalah takbir dan memperbanyak zikir pada hari-hari tersebut sebagaimana yang disabdakan tadi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kita mesti memperbanyak tahlil takbir tahmid ya yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir ya maka di yang mesti kita jaga amalan-amalan yang ada ucapan tahlilnya ini adalah zikir ba'da salat ya lima waktunya kemudian zikir pagi petangnya ya ini mesti kita jaga sehingga disan kita itu banyak sekali mengucapkan tahlil ini terlebih lagi di sepuluh hari pertama bulan Zulhijjah karena itu diperintahkan dan dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu pun takbir dan tahmidnya ya kita jaga setiap waktu sholatnya kita baca juga ketika kita butuh bantuan ya Butuh bantuan itu tenaga seperti yang dimintakan oleh Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah sallallahu ya, alaihi wasallam. Meminta membantu maka digantikan dengan ucapan-ucapan ini maka dengan ucapan ini insyaallah akan menjadi kuat ya, dan tidak lemah. Kemudian juga ucapan-ucapan ini dibaca ketika akan tiduran masih banyak lagi ucapan-ucapan takbir dan tahmid. Ya, diucapkan di antaranya kita mesti memperbanyak takbir. Allah Akbar Allah Akbar. Tidak ada ya. hakek Allah. Akbar Allah Akbar. Walillahi alhamdulillah. Nah ini mesti kita perbanyak di 10 hari bulan Zulhijjah. Ini disebut dengan takbir mutlak. Dari mulai masuknya awal bulan Zulhijjah sampai akhir yaitu 10 hari sampai bahkan hari tasheerik itu dinamakan dengan takbir mufakir dan ini dianjurkan setiap selesai sholat ya kemudian setelah selesai apa takbir mutlak ada lagi yaitu ketika memasuki hari arafah sampai hari tasheerik yaitu setelah sholat im Nah di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hajj ya ayat ke-28 wayadzkurus mallahi fi ayyamin ma'lumah ya dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan para ahli tafsir menafsirkannya dengan 10 hari dari bulan Zulhijjah jadi Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di surat Al-Hajj ayat ke-28 ini Fi ayyamin ma'lumah Yaitu adalah menurut para ulama, para ahli tafsir ya, Yaitu adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah Karena itu para ulama menganjurkan untuk memperbanyak zikir pada hari-hari tersebut Berdasarkan hadis dari Ibn Umar r.a Mata Semoga Allah meridhai mereka berdua. Faakfiru fihinn bin tah min tahnil, takbir, wa tahmid. Ya, maka perbanyaklah pada hari-hari itu Tahlil, takbir dan juga tahmidnya. Imam Bukhari, rahimahullah, menuturkan bahawa ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhumah keluar ke pasar pada 10 hari tersebut seraya memandangkan takbir lalu orang-orang pun mengikuti takbirnya dan ishaq rahimahullah meriwayatkan juga dari fukuhat tabi'in bahwa pada hari-hari ini mengucapkan Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah wa Allahu Akbar Allahu Akbar, akbar wa lillahi lhamdulillah ya? Allah Maha Besar Allah Maha Besar tidak ada ilah yang hak selain Allah dan Allah Maha Besar, Allah Maha Besar segala puji hanya bagi Allah ya. Jadi di dalam ucapan ini ya yang diseringkan oleh para sahabat ketika masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini sudah masuk ke dalam anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita memperbanyak tiga kategori zikir yaitu tahlil, tahmid dan juga takbirnya. Ya, kita bisa lihat di ucapan pertama Allahu Akbar Allahu Akbar Ini masuk ke dalam takbir ya. Kemudian setelahnya La ilaha illallah Ini adalah tahlil ya, Kemudian setelah itu takbir lagi Allahu Akbar ya, Kemudian Yang diakhiri dengan tahmid Jadi dengan satu ucapan ya, Yang kita dianjurkan untuk terus Menerus banyak Mengucapkan takbir ini Tahlil dan tahmid ini ya sehingga dengan ucapan yang dianjurkan oleh Rasulullah kita dapat mendapatkan apa yang dianjurkan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita dan dianjurkan untuk mengeraskan suara dalam bertakbir ketika berada di pasar, di rumah, di jalan, masjid dan lain-lainnya. Ya, tentunya kalau wanita di pasar ya di jalan itu tidak usah terlalu keras ya. Hanya untuk dirinya saja agar terdengar. Kalau pria, ia dianjurkan agar keras di pasar, di jalan ataupun di tempat-tempat terbuka. Kalau di rumah tidak apa-apa, insyaallah Allah ya. Jangan juga di masjid ini tentunya untuk pria. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, walitukabirullah alama hadakum ya di surat Al Baqarah ayat ke 185 dan hendaklah. Kamu mengagumkan Allah Atas petunjuknya Yang diberikan kepadamu Maka tidak dibolehkan Memandangkan takbir bersama-sama ya, Jadi kita tadi Dianjurkan yang pertama adalah Memperbanyak takbir, tahmid, tahlil ya, Kemudian juga Kita dianjurkan agar Mengucapkannya ketika berada di pasar Di jalan, di rumah, di masjid Nah kemudian Setelah kita dianjurkan ada ini kriteria dan yang harus kita pegang aturan-aturan Dalam mengucapkan zikir dan takbir Jadi antaranya adalah kita tidak boleh mengucapkan bersama-sama Misalnya dipimpin oleh satu orang Ya di rumah setelah selesai sholat Kemudian kita bersama-sama mengikuti di belakangnya setelah, setelah imam menyebutkan Begitupun juga misalnya ibu-ibu yang sholat di rumah Ya dengan keluarga perempuan lainnya Jangan memandangkan takbir secara bersama-sama ya. Yang dianjurkan adalah Yaitu sendiri-sendiri Yaitu dengan berkumpul pada suatu majlis Dan mengucapkannya dengan satu suara Nah ini yang dilarang Karena hal ini ibu sekalian itu tidak pernah Dilakukan oleh para salaf Dan yang menurut sunnah adalah tentunya Masing-masing orang bertakbir sendiri-sendiri Ini berlaku pada semua zikir dan juga doa jadi bukan hanya takbir saja ketika mau masuk sepuluh apa mau masuk idul adha atau ketika kita berada di sepuluh hari terakhir bulan eh, awal bulan Zulhijjah bukan akan tetapi semua zikir baik itu zikir wa'adz salah ya zikir apa saja itu yang disunnahkan dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam adalah zikir dengan sendiri-sendiri bukan dengan cara mengelompok ya. Kemudian amalan-amalan lain -amalan yang disyariatkan pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini adalah taubat serta meninggalkan segala maksiat dan juga dosa ya. Karena beberapa ulama menyebutkan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini bukan ke bukan amalan soleh saja atau amalan baik saja yang dilipat gandakan akan tetapi amalan jelek dosa maksiat yang kita lakukan itu pun juga dilipat gandakan alaikum sehingga jadi kita harus benar-benar meninggalkan secara totalitasnya dosa maksiat walaupun terkadang namanya manusia yang pun dibani adam khotob ya setiap bani Adam itu pasti pernah berlaku salah ya dan lebih condong kepada maksiat dan dosa akan tapi ketika kita terjatuh kita langsung segera untuk meninggalkan kita langsung segera beristighfar ya kita langsung segera menggantikan dengan yang baik yaitu inal hasana yurhid nasiyat ya. Karena dengan kebaikan akan menghapuskan segala keburukan atau keburukan-keburukan. Sehingga di sini yang keempat yang disyariatkan kita harus dan berusaha meninggalkan betul-betul dosa Maksiat, keburukan, kejelekan, baik yang keluar dari lisan, baik yang keluar dari rasa hati seperti hasa, tengki dan lain-lain. Ini kita harus tinggalkan. Ya Tentunya ketika kita masuk Di 10 hari pertama Bulan Zulhijjah Dan tentunya ini akan membawakan dampak InsyaAllah Yaitu ke hari-hari yang lainnya ya Bukan hanya di 10 hari pertama Bulan Zulhijjah saja akan Tapi ketika selesai dari 10 hari pertama Bulan Zulhijjah ini Membekas pendidikan di 10 hari pertama ini Kita terus ya Melakukan amalan soleh Berusaha meninggalkan dosa Berusaha meninggalkan maksiat dan lain-lain Dan tentunya Ketika kita berusaha meninggalkan dosa, maksiat dan juga keburukan lainnya, ini akan mendapatkan ampunan dan rahmat ya. Maksiat tentunya kita juga mengetahui adalah penyebab terjatuhnya dan terusirnya hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketaatan adalah sebaliknya tentunya penyebab kedekatan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Wahdah Allah sehingga tidak mungkin bersatu antara dosa dan juga ketaatan. Ya? Di sini disebutkan ya, dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa sanya Nabi saw berserda, Inna Allah yugharu wa ghairatullah an yatil maa harma Allahu alaih. Ya? Sesungguhnya Allah itu cemburu. Dan kecumberuan Allah itu Manakala seorang hamba Melakukan apa yang diharamkan Allah terhadapnya ya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala Ingin tentunya hambanya ini Menjalankan ketaatan-ketaatan kepadanya ya. Dan juga menjalankan perintah Dan meninggalkan larangan-larangannya Kemudian amalan lainnya Yang diperintahkan dan disyariatkan Di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini adalah banyak beramal saleh ya di antara ibadah-ibadah ataupun juga di antara amalan-amalan saleh yaitu adalah yang pertama salat ya kita perbanyak salat kita yaitu adalah yang pertama tentunya yang wajib ya yang tidak boleh kita tinggalkan sama sekali ya kecuali mohon maaf wanita yang sedang berhalangan ya kalau yang tidak berhalangan Ataupun juga suami-suami Ibu sekalian, adik prianya Kakak pria itu diingatkan Agar tidak meninggalkan Salat yang wajib Dan terlebih lagi Apalagi dia menjaga salat-salat Sunnahnya, sunnah rawatibnya Dia selalu jaga Di setiap harinya ya Kemudian sedekah Dia perbanyak sedekah Di 10 hari pertama Bulan Zulhijjah ini Dia cari anak-anak yatim dia cari fakir-fakir miskin dan dia cari juga kerabat-kerabat yang dekat dengan dia yang membutuhkan makanan, minuman ataupun juga dalam bentuk uang ya. Ini dia perhatikan dan dia sedekahkan sebagian hartanya. Jangan kita auzubillah ya mempunyai hati yang kikir atau juga yang pelit. Auzubillah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita suatu doa. Allahumma inni a'udzu bika minal bukhli di antaranya Ya, ya Allah, aku berlindung dari sifat bak, Plit Dari sifat kikir ya. Karena dengan sifat kikir ini akan membuat hati jadi keras ya. Tidak mudah untuk membantu seorang Tidak mudah ketika kita melihat seseorang terkena musibah kita, Hati kita ini keras Tidak mudah untuk memberikan santunan, bantuan dan yang lainnya nah, Ini kita harus berlindung kepada Allah Dan harus dilawan rasa kikir ini Dengan meringankan tangan ya meringankan tangan tentunya bukan dengan cara memukul meringankan tangan adalah mudah memberi mudah membantu ya membantu sanak saudara membantu anak-anak yatim dan yang lainnya kemudian juga jihad ya tuntutnya jihad yang secara makna yaitu dia terjun ke dalam medan peperangan ya, alhamdulillah sekarang tidak ada peperangan kalau jihad dalam arti apa? Makna lainnya adalah yaitu mujahadah, sungguh-sungguh menuntut ilmu. Ya. Kemudian juga membaca Al-Quranul Karim. Ya. Karena yang telah kita ketahui membaca Al-Quran ini, ketika kita membaca Alif Lam Mim, ya. tidak dihitung satu huruf. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar tetapi Alif satu huruf, Lam satu huruf. Min satu huruf Dan semua hurufnya Dilipat gandakan menjadi Sepuluh kebajikan Allah. Terlebih lagi di sepuluh hari pertama Bulan Zulhijjah ini InsyaAllah dilipat gandakannya lebih Ya, Maka jangan sampai Kita meninggalkan ya Membaca Al-Quran ini Ketika masuk ke sepuluh hari pertama Bulan Zulhijjah Baik ketika tidak ya, ada salah subuhnya Tidak ya, ada salah zuhurnya Tidak ada salah makhrib Asar Isa ya sebelum tidur kita jaga terus ya seperti misalnya kita menjaga baca surat al-kahfi ya setiap hari Jumatnya dan masih banyak lagi yaitu waktu-waktu uh, yang kita bisa gunakan insyaallah terlebih lagi ibu-ibu yang banyak menghabiskan waktunya di rumah ya sehingga luangkanlah waktu sebanyak mungkin untuk mendekatkan diri kepada Allah dan perbanyak amal saleh diantaranya antaranya yaitu membaca Al-Quranul Karim Kemudian amalan salih lainnya ya Agar kita dapat memperbanyak Di 10 hari pertama bulan Zulhijjah Ini yaitu Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Dan lain sebagainya Sebab amalan-amalan tersebut Ibu sekalian Pada hari itu dilipat Gandakan pahalanya Bahkan amal ibadah Yang tidak utama Bila dilakukan pada hari itu Akan menjadi lebih utama dan dicintai oleh Allah daripada amal ibadah pada hari lainnya Meskipun merupakan amal ibadah yang utama Sekalipun jihad yang merupakan amal ibadah yang amat utama Kecuali jihad orang yang tidak kembali dengan harta dan jiwanya Tapi terkadang kita suka bertanya-tanya Berapa dikali lipatkan pahalanya ya, Kalau di hari kebiasa misalnya solat berjamaah 27 kalau misal di hari biasa kita membaca Al-Qur'an satu hurufnya 10 kebajikan, ya atau keutamaan-keutamaan yang lainnya seperti jalan, ya seorang pria yang dari masjid yang dari rumah ke masjid ditingkatkan, dihapuskan, ditingkatkan belajar dan dihapuskan. Nah, insya Allah di sepuluh hari pertama bulan suci ini semua amalan tersebut dilipat gandakan oleh Allah berapa kali lipatnya? Hanya Allah yang tahu ya. Tapi kita terus memperbanyak Agar insya Allah Di hari mizan nanti, di hari pertimbangan nanti Insya Allah amalan baik kita berat Sehingga bisa Melewati yaitu surat, ya Dan masuk ke dalam Surganya Allah insya Allah Nah kemudian amalan lainnya Yang mesti ibu-ibu Jaga Yaitu disyariatkan pada hari-hari itu Takbir mutlak Ya ya itu pada setiap saat siang ataupun malam sampai sholat id ya jadi ada dua takbir ketika kita masuk bulan sulh hijjah ini yang khususnya lagi dari tanggal satu sampai tanggal tiga belas sulh hijjah hari, tashrik, hari terakhir hari terakhir orang-orang haji apa berada di mina yaitu lempar jumrah yang terakhirnya Ya atau yang disebut juga dengan nafarsani. Ya. Nah, maka dua macam takbir ini tentunya kita harus menjaganya. Baik ketika dari hari yang pertama sampai malam sholat idnya, ya. Itu termasuk takbir mutlak yang diucapkan di setiap saat, baik pagi, siang, malam. Tidak ada sholat ataupun kapan saja itu diucapkan, ya. Dan juga disyariatkan pula macam yang kedua yaitu takbir mukayyin, yaitu yang dilakukan setiap selesai sholat fardu' yang dilaksanakan dengan berjamaah. Ya berjamaah di sini bukan zikirnya, akan tetapi berjamaah ketika sholatnya, ya sholat wajibnya dilakukan dengan berjamaah tentunya yang paling afdol. Tapi kalau zikirnya tidak berjamaah seperti yang tadi yang sudah dijelaskan ya yang dianjurkan oleh Rasulullah itu sendiri sendiri ya. Nah maka bagi selain Jemaah haji dimulai dari sejak fajar hari arafah ya. Jadi misalnya besok misalnya nih ya besok uh, hari id kita akan sholat id. Nah maka dari subuh kita sudah memperbanyak takbir muqayyat ini ya. Yaitu setelah sholat subuhnya. Nah. Dan bagi jamaah haji dimulai sejak zuhur hari raya Kurban dan terus berlangsung hingga sholat asar pada hari Tashriq. Jadi saya ulangi lagi ya agar Insya Allah lebih jelas dan tidak keliru. Jadi dalam uh, takbir ini ada dua macam. Ya, yang pertama takbir mutlak. Takbir mutlak ini dilakukan dan diucapkan ya dan diperbanyak dari tanggal 1 Zulhijjah sampai malam terakhir sebelum besoknya kita melakukan sholat Id atau besoknya hari Arafah ya jadi kalau misal besok hari Arafah dan kita melakukan sholat Id berarti malam ini kita terakhir takbir muqayyadnya ya eh takbir mutlaknya mana nah untuk takbir mutlaknya yang macam kedua ini dilakukan mulai subuh ya sebelum kita ya sebelum kita melakukan salat Idul Adha ya Nah itu terus diperbanyak setelah selesai waktu salat ya berbeda dengan takbir muqayyad kita bisa diucap pagi siang malam kalau takbir muqayyad ya ini hanya terbatas di setiap salat fardu ya di setiap selesai sanad fardhu sampai tanggal 13 hari tsyrib asar ya jadi ketika masuk asar maka itu sudah selesai ya untuk mengucapkan hari tasyrik walaupun sebagian ulama menyebutkan Perpindahan hijriah itu masuk di maghrib ya. boleh kita di tanggal 13-nya sampai maghribnya kemudian yang ketujuh ya amalan yang disyariatkan pada sepuluh hari bulan Zulhijjah ini yang pertama yaitu berkurban pada hari pada hari raya kurbannya tentunya dan hari-hari tashrih ya. Jadi kita dianjurkan untuk berkurban dari tanggal hari arafahnya ya sampai tanggal 13 sebelum asarnya amannya ya itu boleh kita menyembeli di tanggal 11. 12 13 boleh. Tidak boleh kita lewat dari tanggal 13 setelah maghrib misalnya atau setelah uh, tanggal 13 besoknya tanggal 14 atau sebelum imam naik mimbar, ya. Maka ini sesuai dengan sabda Rasulullah jatuhnya menjadi sedekah, ya. Bukan berkurban di hari raya Idul Adha. Nah, hal ini tentunya adalah sunnah Nabi Ibrahim alaihi salam. yakni ketika Allah Subhanahu wa taala menebus putranya dengan sembelihan yang agung ya diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qattaba 'ani sallallahu alaihi wasallam buhadi kabsayn amlahayn aqranayn dzabaha uma bi yadihi wa samma kabbar wa kabbara wa ya berkurban dengan menyembelih dua ekor domba jantan berwarna putih dan bertanduk, beliau sendiri yang menyembelihnya dengan menyebut nama Allah dan bertakbir serta meletakkan kaki beliau di sisi tubuh domba itu. Ya. Kemudian yang ke delapan, ya, amalan lainnya adalah dilarang mencabut atau memotong rambut dan kuku bagi orang yang hendak berkurban. Ya. Nah di sini ada pertanyaan atau menjadi permasalahan di kalangan ibu-ibu dan juga wanita ya terkadang para wanita ini atau juga ibu-ibu sekalian Berpikiran bahwa kurban ini hanya diperintahkan kepada kaum pria atau laki-laki tidak seperti itu ya berkurban ini baik itu laki-laki ataupun juga wanita ya sebagaimana disebutkan di sini oleh Syekh Saleh Al-Munajjid ya al-adhhiyah majru'ah lilrajul walmar'ah ya sembelihan atau kurban itu dimasukkan atau diwajibkan ya, atau disunnah mengagatkan Iaitu untuk laki-laki dan juga perempuan ya. jadi tidak terbatas kepada para wan para pria dan di sini ditambahkan lagi oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah Pernah ditanya Apakah kurban itu Untuk satu keluarga Atau ditujukan perintahnya Untuk setiap individu Dalam rumah rumah Yang telah dalih Dan kapan kurban itu disembelih Apakah disyaratkan bagi sahibul kurban Untuk tidak memotong kuku Dan rambut sebelum kurbannya Disembelih Apa yang mesti dilakukan oleh wanita Dalam keadaan haid apa perbedaan antara kurban dan juga sedekah ya maka Syakhin Bas menjawab ya hukum kurban adalah sunnah mu'akad ya tentunya apabila kita memiliki rezeki yang lebih ya dan bahkan dianjurkan untuk menabung dan berusaha agar kita di tahun-tahun berikutnya Kalau misal tahun ini kita tidak bisa berkorban Kita harus yakin Bahwa kita ini bisa berkorban Sehingga ada keinginan yang kuat Kita bisa menanggung, menyisihkan Uang misalnya uang belanjanya Kita sisihkan yang diberi oleh para Suami ya ibu sekalian Bisa sisihkan sehingga Nantinya bisa berkorban Kalau misal suami masih Belum mampu untuk Memberikan atau menyembelih Korbannya, nah Kemudian di sini yang dipertanyakan adalah untuk satu keluarga atau ditujukan perintahnya untuk setiap individu. Ya? Kalau kambing, tentunya satu orang bisa mencakup, ya? yaitu pahalanya untuk keluarga yang diwakilinya. Misalnya istrinya yang memiliki rezeki sebaiknya dia minta izin Dan tentunya ini yang dianjurkan dan diperintahkan Dia minta izin terlebih dahulu kepada suaminya Bahwa dia ini akan berkorban Karena misalnya dia mendapatkan waris ya dari keluarganya Ataupun juga dia diberikan oleh kakak adiknya ya Atau rezeki dari manapun Yang penting insya Allah halal dan juga tayyib Nah ketika dia akan berkorban Dan dia mengetahui bahwa suaminya ini dalam keadaan mohon maaf misalnya belum ada rezekinya untuk kurban dia meminta izin dan bahkan lebih utama lagi atas nama suaminya sehingga suaminya yang menjaga dirinya tidak mencukur tidak menggunting akan tetapi istrinya tetap ya tidak apa terkena larangan tersebut istrinya tetap boleh menggunting mencukur ataupun juga larangan-larangan lainnya ya akan tapi pahalanya tetap dapat semuanya insya Allah baik anaknya orang tuanya yang masih ada yang meninggal semuanya itu akan dapat pahalanya jadi tidak diharuskan setiap keluarga yang sudah balik itu harus mengeluarkan hewan kurban kalau bisa memiliki rezeki kalau bisa diberikan kelimpahan Hartal Hawazubhanahu Wataala, tentunya sebaiknya dia mengeluarkan dan menyisikan untuk berkurban dan yang lebih utama di daerahnya dulu, ya. Jangan dia langsung utamakan di bahkan di negara luar, jangan, ya. Yang dihancurkan yaitu di daerahnya yang paling dekat dengan dia, karena masih banyak yang membutuhkan. Bahkan disunahkan dia mengambil daging sebagiannya, ya, dan diberikan sebagian sebagian lainnya yang telah ditentukan. Kemudian di sini ya, kita lanjutkan sedikit lagi ya sebelum ditutup. Apakah disyarat disyaratkan bagi sahibul kurban untuk tidak memotong kuku dan rambut sebelum kurbannya disembeli Tentu ini terkena baik laki-laki ataupun juga perempuan ya. Ini semua terkena kalau misal dia ingin berkurban dari tanggal 1 sudah dilarang sampai waktu penyembelihan. Kalau misal dapat rezekinya di tanggal 5 bulan Hijjah, ya Maka dari tanggal 5 lah Dia tidak boleh memotong kuku dan rambutnya Kalau misal juga dia mendapatkan rezekinya di tanggal 11 Dan dia menyembelihnya di tanggal 12 Maka dari tanggal 11 sampai ke 12 Dia tidak boleh mencukur Yaitu rambut dan kukunya Pokoknya larangan ini Dari mulai dia niatkan akan berkurban Sampai waktu pe matangan ya. Kemudian pertanyaan yang terakhir, apakah yang mesti dilakukan oleh wanita kalau dalam keadaan haid? Ya, pertanyaan ini adalah bolehkah dia datang dan juga hadir ya ke lapangan dalam menjalankan salat Idul Adha? Tentunya ini dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu bahkan ditekankan wanita haid ya anak kecil atau apa saja ya tentunya dalam keadaan muslim ini dianjurkan untuk semua hadir di lapangan untuk sebagai syiar dan tentunya wanita hadir nantinya ketika di lapangan tidak melakukan salat Idul Adha ya ini hanya memperbanyak saja takbir tahlil tahmid dan lainnya ya mungkin itu saja yang dapat disampaikan ya dan mudah-mudahan bermanfaat ya untuk itu menyikapi 10 hari pertama bulan Sulhijjah ini ya, Dan semakin motivasi juga ya Dengan disebutkan tadi amalan-amalan yang disyariatkan di 10 hari pertama bulan Sulhijjah ini Sehingga kita tidak acuh, ya Dan juga tidak lalai untuk mengerjakan amal-amal soleh Karena setiap amalan yang dilakukan Yang di hari biasa mendapatkan pahala yang sesuai Ini dilipat gandakan menjadi lebih dan lebih oleh Allah Subhanahu Wa Taala di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, sehingga perbanyaklah amal soleh kita, baik itu ketika di luar, ya, ataupun juga ibu ibu yang banyak di rumah, banyak Insya Allah amal soleh yang bisa dilakukan yang tadi telah disebutkan di antaranya baca Quran, mendidik anak, ya, ataupun juga amal amal soleh lainnya. Wallahu a'lam, Subhanahu Wa Taala Bihamdika. Aşhadu an la ilaha illa anta aslafirukah wa arufu ileh. Sallam alaikum warahmatullahi wabarakatuh.